Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah <categories> wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Muhammad. Rasulullah SAW kepada keluarga beliau Kepada para sahabatnya Kepada tabi'in tabi'u tabi'in Uman tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Hari ini kita akan melanjutkan ke bagian kedua Dari kajian sejarah konflik di Timur Tengah Upaya kita untuk melihat Akar dari sejarah setiap negeri Yang memainkan peran besar di dalam Perpolitikan di Timur Tengah hingga saat ini Tentu saja um, tidak mungkin waktu kita um, cukup untuk membahasnya secara mendalam Dalam pertemuan sebelumnya di awal bulan Januari kemarin Kita sudah mencoba membahas Tunisia dengan suriah sekaligus dua negeri uh, Saya sendiri merasakan setelah selesai itu uh, terlalu cepat <tuh> Terlalu cepat pembahasannya sehingga um, rasanya kemarin waktu saya sampaikan itu banyak yang belum saya sampaikan seluruhnya Sehingga hari ini yang tadinya direncanakan Mesir dengan Irak Setelah saya melihat memang kecenderungan Di dalam bulan Januari dari akhir Desember kemarin Kajian-kajian rata-rata baru dimulai Setengah satu dan kita harus berhenti Jam 1.30 menit Saya kemudian mengambil keputusan juga untuk tidak Memasukkan Irak di dalam situ, mudah-mudahan Mesir cukup, karena Mesir ini Sebuah negeri yang Sebuah negeri Muslim Yang begitu Padat sejarahnya bahkan uh, bersinggungan langsung dengan berdirinya negeri Indonesia ini ketika kita uh, merebut kemerdekaan perjuangan Indonesia kaum ulama uh, para santri memerdekakan bangsa ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali kemudian memberikan pengakuan secara politik adalah negeri Mesir jadi kaitannya banyak mudah-mudahan sampai dengan saya targetkan selesai sampai dengan pembahasan menyerang pelang dunia pertama Karena di situ uh, runtuhnya kekhilafan Turki Usmani Ini agak ngebut sedikit uh, Petanya harus kita lihat sebagai sebuah peta Yang uh, Mesir itu sebuah tempat Di tengah-tengah perjalanan Jadi kalau bangsa, kaum muslimin yang ada di Jizratul Arab atau dari Syam Kalau mau dia ke arah barat Maka dia pasti melewati Mesir Kemudian melewati Barqa atau Libya sekarang kemudian Tunis kemudian Aljazair, Maghrib, Maghrib Al-Aksa atau Maroko baru kemudian kita mengenal adanya Andalus. Oleh sebab itulah Khalifah Uthman bin Affan, Khalifah ketiga di dalam era Caliph Rashidin waktu itu menyamakan antara mereka-mereka yang berangkat ke Konstantinopel untuk mem memuaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Latufahna Al-Konstantinia, Walani Imal Amir Amiruha, Walani Imal Jais Dalikal Jais. Itu sama dengan mereka-mereka yang akan berangkat menuju Uh, Andalus Jadi uh, mereka yang berangkat Kedua arah ini Dua-duanya, base-nya Base pertamanya adalah di Iskandaria Atau sebuah kota yang sekarang disebut Alexandria ya. Jadi Mesir itu penting sekali Secara singkat Kita perlu ketahui di zaman Umar Ibn al-Happan 636 Masehi Saya pakai Masehi saja, karena kalau Hijriah nanti Perlu dua kali, waktunya tidak cukup Tapi ini bisa dikonversi semua ke dalam Hijriah Tentu saja, sampai dengan 661 Merupakan uh, wilayah kaum muslimin sejak era Khulafaur Rasyidin 2 tahun setelah perang Yarmouk ya ketika Amr bin Ash masuk ke dalam Mesir. Setelah itu kita tahu ada pergantian Daulah Umayyah antara 661 sampai 750 Masehi itu dikontrol secara jauh dari Damaskus. Jadi Mesir itu merupakan salah satu provinsi saja. Di zaman Daulah Abbasiyah antara 750 sampai 868 secara teoritis waktu itu penanggalannya itu dikendalikan makin jauh lagi dari Baghdad. Jadi kalau kita melihat peta sebelumnya ini di belakangnya ada ya. Antara Damaskus ke Fustat belum ada Kairo waktu itu dengan Baghdad ke Fustat itu jauh sekali. Oleh sebab itulah ada kecenderungan dalam sejarah Mesir ini cenderung ada keinginan dari masyarakatnya maupun penguasanya untuk independen. Jadi tidak ada keinginan untuk terus-menerus berada di dalam satelit uh, negara negeri-negeri lain atau kota-kota lain Kita ketahui nanti di zaman Harun al-Rashid setelah wafat Terjadilah kemudian pemecahan-pemecahan, desentralisasi kalau mungkin bahasa sekarangnya Sehingga Mesir itu mengalami per perubahan kepemimpinan antara Tuluniyah kemudian Ikhsidiyah kemudian ke Fatimiyah Jadi Mesir itu pernah menjadi basis uh, syiah di zaman Fatimiyah antara tahun 969 sampai dengan 1171 ya hampir uh, 400 tahun kurang lebih ya 70 30 uh, sekitar itu waktunya di tahun yang sama itulah kemudian kita mengenal adanya perang salib dari tahun 1096 sampai 99 lepasnya um, kota Al-Quds tidak lain karena pada saat itu Al-Quds merupakan Yerusalem itu merupakan salah satu salah satu kota di bawah Fatimiyah Sehingga waktu itu pemimpinnya yang bercokol di kota Al-Quds itu bimbang antara terus berperang atau mempertahankan kota tersebut atau melepaskannya. Kita ketahui kemudian kota Al-Quds itu ditinggalkan oleh pasukan yang tadinya harusnya berjaga-jaga di situ. Bahkan pasukan yang dikirim pun berhenti sampai ke perbatasan antara Askalon dengan Gaza. Jadi lepasnya kota Al-Quds itu bisa kita hubungkan dengan sejarah syiah yang bercokol di uh, Mesir. Datanglah kemudian Udaullah Ayubiyah Ini bersamaan dengan Eranya Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi inilah yang kemudian Bertanggungjawab waktu dia masih muda Untuk kemudian membebaskan Mesir dari Syiah. Kita ketahui keberhasilan Beliau itu ditulis oleh banyak buku Bahkan masuk ke dalam buku Fatum Asir Jadi anggap putuh Mesir yang kedua Jadi putuh Mesir di zaman Umar itu Putuh yang pertama. Putuh yang kedua adalah ketika Salahuddin Al-Ayubi membersihkan Mesir Terutama yang simbolis waktu itu adalah Universitas Jami'ah Al-Azhar Yang waktu itu didesain Untuk mencetak para Agitator-agitator syiah Yang akan dikirimkan ke seluruh dunia, dunia Islam Pada saat itu Eranya sekitar 1171 1250 Saya ambil yang bulat-bulat saja ya Tahunnya itu tidak persis sama Kemudian setelah era Ayubiyah Kita ketahui datanglah era Mamluk Mamluk itu berdasarkan bacaan-bacaan terbaru Saya Itu mereka menyebut dirinya Daulah Turkiah itu juga baru buat saya terus terang Baru beberapa jam yang lalu Selama ini saya membaham, membayangkannya Daulah Mamluk Ternyata Daulah Turki ya Karena mereka merasa menjadi bagian dari bangsa Turki yang masuk Islam Antara 1250 sampai dengan 1517 Ada dua generasi-generasi bahriyah Ini yang era yang disebut oleh banyak penulis Antara 1250 sampai 1380 itu Era Mesir naik Mesir jadi negeri yang sangat kaya Karena pada saat itu ada dua jalur perdagangan yang semua muaranya ke Mesir termasuk rempah-rempah kita ya dari Indonesia waktu itu ini saya buka peta sedikit kenapa Mesir kemudian kaya raya pada saat itu karena dia merupakan perlintasan dari wilayah timur ya, dari dari negeri kita kemudian masuk ke Yaman, Bab al-Mandab, kemudian Al-Bahru Al-Ahmar sampai ke Suez, dari Suez dibawa darat ke Kairo, dari Kairo naik kapal kemudian ke Iskandaria, dari Iskandaria kemudian menuju seluruh wilayah Eropa pada saat itu. Jadi rempah-rempah itu harganya 10 kali lipat antara yang dijual di Malaka atau di, di Banten gitu dengan yang dijual di Iskandaria itu 10 kali lipat harganya. Oleh sebab itulah kemudian nanti kita tahu Portugis jadi nafsu untuk keliling ke selatan sini, ya, mengelilingi benua Arab untuk mengambil jalur langsung ke rempah-rempah itu Untuk mengambil sebagian dari profit itu Jadi motivasinya tentu saja diantaranya adalah perdagangan Itu era tahun 1517 Nah pada saat era Mamluk inilah kita mengetahui Baghdad itu kemudian dihancur leburkan oleh uh, kedatangan bangsa Mongol ini juga ada jejak-jejak Syiah di dalamnya. Ketika Baghdad itu kemudian berhasil ditaklukkan oleh oleh Pulaghu, datang ke Baghdad, itu diantara yang kemudian membukakan pintu-pintunya adalah beberapa orang yang kemudian eh, setelah diteliti kemudian dicari tahu adalah mereka-mereka yang afiliasinya kepada Syiah, Syiah Ismailiyah waktu itu. Ketika kemudian Baghdad hancur, kita ketahui kemudian eh, kehilafahan Abbasia ini kolaps ketika kolaps itulah kemudian sebagian dari keluarga-keluarga Abbas ini kemudian berhasil melarikan diri dan diterima di Kairo ya. Waktu itu khalifahnya Al-Mustansir. Ini yang kemudian melanjutkan Abbasiyah tetapi oleh sebab itulah kemudian eh um, Abbasiyah itu memiliki dua fase, fase di Baghdad dengan fase di Kairo. Nah, setelah dia apa namanya pindah ke Kairo kita kenal sebagai Daulah Abbasiyah tetapi di bawah Mamluk. Kapan pindahnya 1261 Masehi. Nah, setelah 1261 sampai dengan 1517 kita mengetahui eranya burji itu turun. Ya, karena tidak ada inovasi, tidak ada uh, apa namanya cara-cara uh, me merevitalisasi perdagangan dan kemudian kekuatan Mesir yang strategis. Sehingga tahun 1517 Turki Utsmani kemudian mengambil alih uh, Mesir. Ya, 5 ya, menit. Harusnya 3 menit satu slide itu. Kemudian tahun 1517, kita ketahui, e, karena jauh dari Istanbul, maka Sultan yang ada di e, Istanbul kemudian menyerahkan e, Mesir itu di bawah kepemimpinan seorang gubernur. Ya. Karena banyak gejolak-gejolak dan jauh. Ya. Tetapi kita perlu ketahui antara 1517 sampai 1525, ini adalah awal di mana Kesultanan Aceh kemudian memiliki akses, memulai akses hubungan ke Turki Utsmani, tetapi melalui perantara Mesir. Oleh sebab itulah kalau kita lihat di petanya lagi Kembali ke petanya lagi ya, Jarak antara Aceh sampai ke Mesir itu cukup jauh ya, Kalau kita coba ukur perjalanan langsung saja Tidak ya, stop-stop, katakanlah berhenti sebentar di Yaman Kemudian berangkat ke sini Hampir 7.976, hampir 8.000 km Sehingga butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana Dari situ baru kemudian Uh, pesan tadi disampaikan ke Istanbul Berarti tambah lagi sampai 9454 km Dan tidak bisa dilalui dengan kapal laut Harus stop di Mesir Kemudian uh, pindah ke Laut Tengah ya. Oleh sebab itulah di masa ini Kemudian kita ketahui uh, Antara Turki Utsmani dengan Portugis itu Kemudian berperang Dan basisnya itu bukan Istanbul Basisnya itu adalah di Mesir Jadi Mesir merupakan basis perjuangan Turki Utsmani Ketika menghalau Portugis tetapi ini di luar kemampuan dia untuk semua menghalau semuanya. Alasobatirlah kemudian sebelum Turki Utsmani berhasil menyusut kekuatan yang cukup, Malaka itu jatuh. Malaka jatuh, kemudian kita ketahui awal dari e, penjajahan Eropa terhadap Indonesia. Balik kembali ke sini. Pangeran Mamluk kemudian yang bernama Ali Bey ini yang kemudian di dalam sejarah merupakan seorang e, pemimpin pertama yang berhasil mengkonsolidasikan Mesir kembali, tetapi di bawah bendera Turki Utsmani. Dia mencoba merebut Mesir dan Syam dari daulah Utsmaniyah. Jadi dia merasa hebat Kemudian dia merasa sudah saatnya tidak berada di bawah kekhilafah Jadi ada kecenderungan seperti itu Tentu saja uh, dia tidak bisa, belum cukup kuat untuk mengalahkan kehilafan Turki Utsmani. Diteruskan oleh anaknya Muhammad Bey Tetapi Muhammad Bey juga tidak memiliki keutamaan atau kekuatan untuk menghadapi Turki Utsmani. Datanglah sebuah musibah yang bernama peperangan Napoleon Banyak orang melihat perang Napoleon ini sebuah perang yang terpisah dari Peradaban dunia Islam dia terjadi antara Napoleon dengan sekutu-sekutunya Inggris di Eropa. Padahal sebenarnya efeknya langsung menghadap apa langsung mempengaruhi Mesir karena pada saat itu Napoleon punya strategi untuk memutus Inggris dari koloni terbesarnya yaitu India. Jadi pada saat itu India resourcesnya dipakai untuk membantu Inggris memerangi Prancis, sedangkan Prancis tidak memiliki Koloni yang setara dengan India Strategi Napoleon pada saat itu adalah memutus Posisi tersebut, karena hampir Seluruh perdagangan India ini lewat Mesir, kemudian untuk sampai ke Inggris, maka dia Berangkat kemudian ke Mesir dan Memerangi Mamluk yang ada di Mesir Jadi ini perang Eropa, efeknya Ke dunia Islam Karena kemudian Mesir itu tidak Dikuasai atau tidak dijaga atau Dilindungi oleh Turki Utsmani, maka Pertempurannya berat sebelah ya terlihat dari kapal-kapal yang dikerahkan oleh oleh Prancis pada saat itu kapal-kapal yang e, apa namanya begitu maju untuk di eranya menghadapi e, sampan kalau bahasa saya. Jadi tidak imbang antara angkatan laut e, Prancis dengan angkatan laut Mamluk yang bertahan karena Mamluk sebagian besar angkatan lautnya justru dikerahkan di Laut Merah untuk berperang melawan e, Portugis waktu itu ya. Jadi seperti itu. Kalah kemudian Diduduki oleh Bonaparte, Napoleon Bonaparte di Mesir Jadi ada waktu yang yang pendek sebenarnya Di mana Napoleon itu menguasai Mesir Tetapi ada satu kebaikan yang dia bawa adalah ketika itu Untuk pertama kalinya ada ilmuwan yang berhasil menemukan rumus untuk membaca huruf-huruf yang ada di piramid ya, Namanya Rosetta, Batu Rosetta itu rumus yang kemudian bisa dipakai Untuk menerjemahkan seluruh tulisan-tulisan Yang selama ini tidak dibaca Tidak bisa dibaca oleh siapapun Karena bahasanya sudah tidak dipakai lagi nah, Inggris tentu saja tidak akan Membiarkan Prancis enak-enakan di Mesir Karena ini berarti memutus jalur logistik mereka Inggris kemudian datang Admiralnya yang paling terkenal Waktu itu Nelson Datang ke Mesir Menghantam kapal-kapal Prancis Yang kebetulan pada saat itu tidak menyangka Kalau Inggris akan menyerang sampai ke Mesir Terjadilah pertempuran di Abukir Yang kemudian menenggelamkan hampir seluruh Angkatan Laut e, Perancis Saking hebatnya sehingga pada saat Napoleon menyadari posisi dia sekarang Terkunci, dia terkunci di Mesir Gak bisa kemana-mana, angkatan lautnya sudah habis Terpaksa dia menggunakan Satu dua kapal yang masih tersisa Untuk melarikan diri, dia tinggalkan pasukannya itu Di Mesir Banyak kemudian di antara jenderal-jenderalnya masuk Islam Termasuk diantaranya itu Kemudian yang terkenal Kleber namanya Masuk Islam dia dan ini yang kemudian masuk ke dalam jajaran angkatan bersenjata Turki Utsmani di era Sultan Salim ketiga Ketika ingin melakukan perbaikan reformasi ketentaraannya Jadi ada perang-perang yang kemudian memberikan e, keuntungan Ada juga perang-perang yang memberikan e, kerugian pada saat itu Nah ketika chaos seperti ini, Inggris berhasil menghantam Perancis Kemudian Mamluk ini merasa juga terlemahkan Muncullah seorang perwira Turki yang bernama Muhammad Ali Bukan Muhammad Ali yang kita tahu petinju, namanya sama Dia asal Albania Perwira waktu itu Dan dengan resimen yang kecil menguasai Mesir Jadi aneh kalau kita pikir Dalam sebuah pertempuran seperti itu Yang kadang-kadang yang naik adalah orang yang tidak kita perkirakan Hati-hati dengan konflik-konflik besar Kemudian setelah itu di tengahnya Lahir orang-orang yang tidak kita perkirakan Era Muhammad Ali Era Muhammad Ali ini sebenarnya dia ingin sekali uh, Bekerja sama dengan Turki Usmani ketika itu dia meyakinkan Sultan Salim jadikanlah saya wali atau gubernur di Mesir maka saya akan memberikan bantuan kepada Turki Utsmani jadi Turki Utsmani di zaman itu sedang yakin betul kalau mereka tertinggal secara militer mulai ada upaya-upaya reformasi untuk membuat kapal-kapal yang kira-kira sepadan dengan uh, Perancis dan Inggris waktu itu yang dianggap sebagai patokan uh, kedidikdayaan uh, apa namanya laut di uh, di dunia pada saat itu ya. Namun sebagaimana e, Tarikan dari godaan Dari Mesir sebagai negeri yang jauh Dari siapa-siapa, jauh dari Istanbul Jauh dari Damaskus, jauh dari Baghdad Bahkan jauh dari Andalus Maka dia ingin kemudian e, Merdeka, sehingga kemudian dia berhasil Mengalahkan Inggris dan menghabisi Siasisamamlu Jadi ini betul-betul e, Era yang kalau diingat oleh orang Mesir itu Sebagai era e, bangsa asing mereka juga tidak menyukai apa namanya keberadaan Muhammad Ali tapi pada saat itu orang-orang Mesir uh, lebih banyak uh, tinggal diam atau apatis. Muhammad Ali kemudian mem membantu Turki Utsmani meredam pemberontakan-pemberontakan atau kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Najd. Ini yang kemudian disebut oleh sejarawan barat sebagai era Wahabi pertama. Bahasa Wahabi dalam rangka kemudian mendiskreditkan kaum muslimin. Ini terjadi di era ini. Inilah yang kemudian dikirim Muhammad Ali mengirimkan pasukan paling bengisnya dia Ketengah-tengah padang pasir e, di sebelah e, timur dari Makkah dan Madinah itu di wilayah yang namanya Najd untuk menumpas satu pemberontakan yang waktu itu e, terjadi di wilayah e, sekitar Riyadh sekarang. Ya. Itu kita skip dulu untuk pembahasan sekarang. Sehingga pada saat itu kita melihat naik Muhammad Ali ini pamornya dia berhasil mengalahkan negeri-negeri yang ada di sekitarnya bahkan pada saat itu yang melakukan reformasi militer secara besar-besaran. Ya. Saking hebatnya dia, bahkan dia bisa mengirimkan bantuan untuk meredam pemberontakan Yunani yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Turki Utsmani. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bisa mengirimkan pasukannya dari Kairo sampai ke Riyadh, ya ini kan jauh nih, sampai melewati Makkah dan Madinah. Bahkan dia bisa mengirimkan pasukannya untuk meredam pemberontakan Yunani yang waktu itu ingin merdeka sebagaimana Mesir, padahal lebih dekat jaraknya ke Istanbul. Untuk itulah kemudian dia meminta konsesi lebih banyak lagi. Akhirnya dia minta untuk dinamakan menamakan dirinya jadi kadi. Kadi ini lebih lebih apa namanya lebih merdeka daripada uh, wali sebagai gubernur. Ya. Nah pada saat inilah kemudian kita tahu uh, Inggris kemudian datang lagi. Jadi Inggris Prancis ini punya kepentingan kepada Mesir. Ya. Dia tidak mau Turki Utsmani hebat di situ, tapi dia juga tidak mau kemudian Mesir ini menjadi hebat sendiri. Jadi selalu kemudian mereka datang untuk melakukan intervensi. Ketika kemudian Muhammad Ali menginvasi Syam 1831, ya, mengalahkan Turki Utsmani, Inggris datang dan Inggris kali ini kemudian bekerjasama dengan Turki Utsmani untuk mengalahkan Muhammad Ali sehingga Muhammad Ali balik lagi ke Mesir. Ya, walaupun nanti keturunan Muhammad Ali ini terus ada di dalam politik dejun politik Mesir sampai dengan 1952. Kita tahu 1952 itu merupakan tahat tahun di mana kemudian kerajaan Mesir itu tumbang dan naiklah partai Wafd yang kemudian menaikkan orang yang, yang kita kenal sebagai Jamal Abdel Nasser. Tapi ini mungkin tidak terbahas ini. 10 menit. Reformasi besar-besaran ya, pada saat itu. Karena Muhammad Ali ini adalah orang yang cerdas, sehingga pada saat itu dia melihat Mesir harus diperbaiki perekonomiannya. Kanal-kanal dibangun, dam-dam dibangun, pabrik-pabrik dibangun, mencontoh e, Eropa seutuhnya. Tetapi kita tahu karena Eropa sudah lebih dahulu mengerjakan atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan teknologi sehingga kita tahu mereka kemudian kalah bersaing ya. kalah bersaing sistem irigasi berhasil bahkan panen yang tadinya hanya bisa sekali setahun berhasil dia buat menjadi tiga kali setahun jadi tembakau kemudian indigo kapas nah kapas ini penting ini merupakan hasil ekspor besar-besaran Turki karena waktu itu belum ada terusan Suez Ibrahim anaknya Muhammad Ali Ini adalah orang yang paling bertanggung jawab Terhadap kemajuan Mesir berikutnya Dia inilah sebenarnya um, Apa namanya Panglima perang yang sering dikerahkan oleh ayahnya Yang menumpas di Nejat, di Syam Yunani itu adalah dia Setelah ayahnya wafat kemudian dia memimpin Tetapi setelah dia wafat pula Datanglah kemudian seorang yang bernama Abbas Hilmi Nah di sinilah kemudian kita melalu, menemukan kontraproduksinya Tahun antara 1849 sampai 1854, dia membubarkan apa yang sudah dibangun sama kakeknya. Jadi tidak tidak terjadi uh, apa namanya perubahan secara berkala, secara berkesinambungan. Dibubarkan sama dia, semua penasihat Perancis dikeluarkan oleh dia. Tetapi dia kemudian menggait Inggris. Jadi geser sekarang. Kalau tadinya Inggris ke Perancis, sekarang Perancis ke Inggris. Pertama kali dia membangun kereta api dari Iskandaria ke Kairo. Dia meninggal dunia kemudian yang naik Muhammad Said Pasha meneruskan reformasi dan di sinilah untuk pertama kalinya dia mengizinkan dibangunnya Terusan Suez. Ya, dibangun oleh perusahaan e, swasta yang diprakarsai oleh Ferdinand de Lesseps, ini Prancis juga. Kenapa dia kemudian mau membangun Terusan Suez? Perlu kita sadari bahwasanya Terusan Suez ini diperkirakan akan mengalihkan seluruh rute perdagangan dari Afrika Selatan. Ya. Waktu itu dia diiming-imingi Setiap kapal yang lewat dia akan mendapatkan uang Sebagian dari uh, uang yang akan diberikan oleh perusahaan terusan Suez itu Karena dia melihat kemampuan negerinya sangat terbatas Maka dia tanda tangan Nah tanda tangan inilah merupakan salah satu kemunduran Babak kemunduran Tur uh, Mesir uh, di pentas internasional Kenapa mundur? Kita akan lihat sebentar lagi Eranya mulai bangkrut karena setelah Sa'id Pasha wafat Digantikan Ismail Pasha Kesemangatan itu ada Tetapi orang ini betul-betul uh, Khadif pertama yang lahir dan dibesarkan di Paris Dia tidak mewarisi kesemangatan kekhilafahan Dia tidak mewarisi kesemangatan kesultanan Dia betul-betul dalam pidatonya itu Menginginkan Mesir itu untuk uh, Mencontoh habis-habisan Eropa Jadi yang dia bawa bukan saja Alat-alat mesin-mesin dan reformasi cara Cara berpikir Tapi juga membawa segala hal yang berkaitan dengan sekularisme Ismail ini kemudian bergelar khadif ya, Dan kita lihat di tahun uh, itu dia membuka 1869 Itu gambar foto uh, penggambaran tentang dibukanya terusan Suez Awalnya bagus untuk Mesir Karena ada pemasukan yang sifatnya pasif ya. Tetapi Inggris dan Perancis yang punya saham dalam terusan Suez ini Juga dapat saham yang lebih besar dari kapal yang lalu lalang di sini Kebijakan reformasi ini dibiayai terutama oleh ekspor kapas ini yang saya katakan kenapa tiba-tiba diekspor kapas Siapa eksportir kapas terbesar waktu itu? Amerika Serikat Nah di tahun 1861 sampai 1865 Kita tahu ada perang saudara di Amerika Serikat Antara utara dengan selatan Yang waktu itu isunya adalah isu perbudakan Utara itu dipimpin oleh Abraham Lincoln Yang ingin melakukan membebaskan seluruh budak-budak yang ada di selatan Padahal di selatan itu adalah sumber ekspor kapas yang paling besar di dunia Ketika mereka perang Otomatis kemudian selatan diblokir sama utara Oleh Amerika Serikat Sehingga stok suplai kapas di dunia Turun drastis nah, Nomor dua dan nomor tiga perang, Mesir itu termasuk ranking ketiga Mengekspor kapas, kapas habis-habisan Dia pikir ini merupakan satu hal yang Apa namanya suatu hal yang Dia tidak perkirakan Keberkahan begitu mendadak tiba-tiba Ekspor kapasnya melonjak Sehingga pada saat itu kesalahan mereka adalah Gaya hidupnya naik Ketika gaya hidupnya sudah naik, tidak bisa lagi kemudian turun ke bawah. Biasanya orang kalau sudah naik susah turun ya. Susah turun kebiasaan-kebiasaan mewah. Ketika itu kemudian banyak sekali e, pesta pora dan seterusnya karena dianggap sumber apa namanya? Sumber pemasukan dari dari Terusan Suez dan kapas ini bisa menutupi semuanya. Kita tahu 1865 perangnya selesai, bersatu lagi Amerika Serikat terbuka lagi kemudian ekspor tersebut mulai anjlok. Karena pemasukan turun, tapi lifestyle-nya naik di atas, maka mulai berhutang. Berhutang sedikit demi sedikit demi sedikit, akhirnya habis hutangnya. Atau membesar hutangnya sampai dia tidak bisa lagi membayarnya, akhirnya dia jual dengan saham. Hutang dibayar dengan saham yang seharusnya tidak boleh dilepas. Terusan Suez. Jadi sedikit demi sedikit, kemudian Mesir tidak memiliki hak atas terusan Suez itu yang ada di negerinya sendiri. Bisa membayangkan misalnya selat-selat di Indonesia itu Tiba-tiba kita tidak bisa Kendalikan lagi siapa yang boleh lewat Kaget gitu tiba-tiba Uangnya gak ada, dibayar yang bagaimana Hutang numpuk, bunganya naik, harus dibayar Maka diambillah sedikit demi sedikit Saham Terusan Suez untuk bayar Habis akhirnya, karena habis 100% medik Perancis dan Inggris, maka Inggris dan Perancis Mengatakan kami ingin menempatkan Pasukan militer kami di situ karena ini adalah aset kami 100% persen. Disinilah untuk pertama kalinya pasukan Inggris datang ya, untuk menguasai terusan Swiss. Ya. Inggris dan Perancis kemudian memaksa perwakilan mereka untuk pertama kalinya karena ini merupakan sumber apa namanya pemasukan yang besar mereka mengatakan gubernur gubern eh, sebagian dari menteri-menterimu harus berasal dari Inggris. Mulai ada apa namanya pimpinan-pimpinan uh, tinggi, pejabat-pejabat tinggi yang harus Diteken oleh Inggris. Karena waktu itu Ismail tahu ini bakal merusak apa namanya Mesir, dia menolak. Untuk itulah kemudian diusir, dibuang ke Malta. Era perlawanan. Lima menit. Inggris mendorong pengangkatan Muhammad Taufik, dicarilah orang siapa yang bisa menggantikan Ismail. Ada orang namanya Muhammad Taufik, jadilah dia khadib di antara apa nawai anak keturunan Muhammad Ali tadi, Muhammad Ali tadi. Dicari yang paling lembek, dicari yang gampang disetir, dicari yang paling gampang memberikan konsensi-konsensi. Dialah yang diangkat 1879. Sosoknya kooperatif terhadap asing. Ya. Karena itulah kemudian orang-orang mulai berpikir oh tidak bisa lagi mengandalkan keturunan dari Muhammad Ali ini, walaupun sebelumnya dianggap hebat. Akhirnya mulai terjadi perlawan apa e pergerakan untuk mengenyahkan Inggris sekaligus kalau bisa mendongkel kerajaan. Nah, sebagian besar kemudian aktivis-aktivis pergerakan pada tahun 1879 itu akhir abad ke-19 itu dipengaruhi oleh cara berpikirnya Jamaluddin Al-Afghani. Seorang reformer yang cukup uh, kenal, dikenal luas waktu itu tinggal di Tehran uh, tinggalnya di daerah-daerah Iran Persia. Dalam kondisi seperti inilah kekacauan seperti inilah kemudian muncul seorang kolonel Ahmad Arabi. Untuk pertama kalinya Putra asli Mesir Kalau kita boleh sebut putra asli Mesir Sebelumnya bangsa Mesir itu tidak boleh masuk menteri eh, Tidak boleh masuk militer Dari zaman Mamluk, di zaman Turki Utsmani, Dari zaman antak sampai ke sampai ke, ke masa Muhammad Taufik itu tidak boleh Tetapi di era-era sebelumnya sudah mulai agak lebih dikendorkan Sehingga muncullah seorang yang pangkatnya paling tinggi waktu itu di kalangan orang-orang Mesir Bernama Ahmad Arobi Ada yang mengatakannya Urobi Ya dia melakukan kudeta tahun 1881 dan melawan Khediv, bahkan melakukan uh, apa namanya aksi sweeping kepada seluruh perwira-perwira militer non Mesir. Dia minta kemudian terjadi pemilihan ulang, dia minta legislatif itu lebih mewakili masyarakat Mesir dan kemudian dia ingin peningkatan anggaran uh, terhadap angkatan bersenjata Mesir ditingkatkan. Tentu saja jadi populer. Ya. Kalau kita bisa mengolah isu gampang populer itu dari zaman dulu, nggak ada TV juga bisa gampang waktu itu. Kerusuhan kemudian banyak orang yang Antara percaya dengan tidak percaya Ada yang masih pro Perancis Ada yang masih pro Inggris Ada yang masih pro Khedif Ada yang masih menganggap bagian dari kekhilatahan Turki Utsmani. Terjadilah bentrok di lapangan ya. Ketika bentrok-bentrok inilah Kemudian Inggris turun tangan Nah turunnya Inggris inilah kemudian Untuk langkah kedua Untuk kemudian penguasaan Inggris atas Mesir Karena waktu itu Khedif merasa dia juga terganggu Terancam oleh Ahmad Urabi Dia mengatakan Ahmad Urabi ini sebagai pemberontak jadi Khadif didukung oleh Inggris kemudian memerangi uh, Ahmad Urabi. Inggris menyerang Iskandaria, ya, peperangannya banyak, ada beberapa buku sebenarnya nanti kalau selesai waktu ini ada yang mau lihat, ada beberapa, beberapa buku tentang Tel El Kabir itu, ada satu buku khusus membahas tentang bagaimana memadamkan uh, apa namanya pemberontakan Ahmad Urabi ini. Dibahas 96 halaman bagaimana Mesir pada saat itu akhirnya Dikalahkan uh, Urabi Tetapi atas biaya yang sangat mahal Yaitu Inggris menguasai Mesir Datang dan kemudian bukan lagi Sekedar terusan Suez Tetapi Mesir sudah diduduki Era pendudukan Inggris Satu menit, gak bakal cukup Pendudukan militer hanya sementara Kata Inggris, karena Inggris tidak mau berperang Menghadapi seluruh masyarakat Dia mengatakan pendudukan kami sementara Setelah kondisi normal lagi kami akan pulang Tentu saja bohong Habis, lima menit Sama lima menit antara 1883 justru Prancis itu kita ketahui jadi gini perlunya kita tahu apa mengetahui percaturan uh, politik dunia kenapa Mesir itu bohong dia tidak akan keluar dari situ cepat-cepat karena kita ketahui Inggris juga masuk ke wilayah Afrika yang lain dan berebutan dengan Prancis, berebutan dengan Belgia, Italia dan Jerman bahkan dan kita ketahui Jerman sudah masuk ke Kenya, masuk sampai ke Selatan Sudan Jadi dengan alasan ada pemberontakan di Sudan Maka pasukan Inggris yang ada di Mesir ini turun ke selatan Ini yang disebut dengan Perang Mahdi Jadi waktu itu ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi Pada saat itu, saking rusaknya, saking berantakannya dunia Islam Orang-orang percaya kalau ini memang sudah saatnya turun Imam Mahdi Orang-orang sudah percaya kalau ini akhir zaman Sudah percaya kalau ini nanti tidak ada peperangan lagi kecuali Dajjal itu sebentar lagi Ya. Jadi ada seorang yang bernama Muhammad Ahmad digelari Al-Mahdi, ini mengambil apa punnya dukungan yang kuat dan perangnya itu sampai di Khartoum ya dan di Omdurman. Um ada dua perang besar di sini yang terjadi di Sudan di mana Inggris kemudian dengan alasan keamanan biasa, alasannya keamanan ya, turun kemudian bukan hanya menguasai Mesir tapi menguasai Sudan. Sampai-sampai kemudian saking menguras, ini menguras ya, dari mana pembiayaannya? Bukan dari Inggris Pembiayaannya dibebankan atas kas Mesir. Karena memang Inggris maunya Mesir ini 100% tergantung dengan kemampuan perang dan senjata dan ekono, perekonomian Inggris. Memang ini perang yang dibuat sedemikian rupa supaya Mesir itu semakin tidak berkutik lagi di bawah kekuatan mereka. Sampai kemudian di, di, di, diutuslah orang yang bernama Earl atau Lord Kromer, itu Sir Evelyn Baring Itu turun ke sana untuk menjadi Gubernurnya Mesir Untuk pertama kalinya Sehingga pada saat itu mulai ditunjuk sama dia Inspektur sipil Jadi kalau misalnya kepala-kepala Pemerintahan sipil Sampai mungkin BUMN-BUMN kalau ada Hakim-hakim mulai orang-orang Inggris Polisi-polisi mulai orang Inggris Militer sudah mulai orang Inggris jadi kalau ada usulan orang asing memimpin di dalam negeri kita, bahaya juga kalau saya pikirkan. Karena polanya seperti itu. Tinggal tunggu sebuah kerusuhan, ada alasan dia untuk turun, mengamankan aset-asetnya, aset-aset PMA, penanaman model asing di Indonesia. Jadi kalau kita punya, apa namanya, jangan terlalu senang juga, terlalu kebangetan senangnya dengan investasi asing. Karena dalam kerusuhan hal-hal seperti ini bisa dijadikan alasan untuk mendatangkan pasukan. Kami mau mengamankan terusan Suez. Kami ingin mengamankan perusahaan-perusahaan Inggris yang ada di Mesir. Sudah seperti itu kalau sudah kemudian diduduki semua-semua pos strategis. Mulailah ditunjuk itu orang-orang inspektur, sipil, hakim, polisi, militer. Nggak bisa ngapa ngapain lagi. Jadi hati-hati kalau sejarahnya kemudian berulang terhadap negara kita. Karena kita juga mungkin tidak punya terusan Suez, tapi kita punya laut, kita punya kemudian eh, apa namanya? potensi-potensi gas dan minyak di lepas pantai. Dan kalau kita lihat apa namanya? peta Indonesia ini, laut kita ini laut dangkal dibandingkan negara-negara yang ada di sekitar kita. Jadi biaya untuk mengeksploitasinya jauh lebih murah. Katakanlah ketemu minyak di tengah lautan lepas dengan ketemu minyak di Kepulauan Natuna, itu eksploitasinya jauh lebih murah. Wajar kalau kemudian kita ini di, direncanakan untuk dipotong-potong Ini nanti untuk Australia, ini nanti untuk Amerika, ini nanti untuk China Jangan dipikir kemudian Amerika, apa Australia itu tidak main dengan China nggak, Jangan dipikir hanya China saja yang punya masalah dengan kita Mereka semua berkepentingan Indonesia ini tidak sebesar sekarang Jadi sejarah ini ngeri Kalau kita baca-baca lagi kok banyak kemiripan-kemiripannya dengan masa-masa Bahkan di Mesir sekalipun Bismillahirrahmanirrahim. Kejar-kejaran. Naik orang dua orang kedua ini selain terakhir insyaAllah. Abbas kedua Hilmi. Jadi Abbas pertama kita tahu di, di depan. Naik orang yang kedua menggantikan taufik namanya Abbas kedua Hilmi. Ya. Hadis 1892. Di zaman dia lah sudah ditaklukan. Di zaman dia juga kemudian kereta api dari Kairo ke Khartoum. Dan kemudian perlawanan anti-Inggris itu naik. Ya. Banyak sekali orang-orang Turki Utsmani yang sudah mulai sadar kalau Mesir itu lambat laun sudah mulai keluar dari konstelasi apa namanya, kekhilafahan Islamia, daulah Islamia oleh sebab itulah kemudian sedikit demi sedikit Abbas Hilmi ini sadar kalau dia sedang dikerjain, sedang di, mau coba dijadikan boneka sedemikian rupa, akhirnya Abbas Hilmi ini kemudian menulis surat kepada Sultan intinya adalah kemudian dia ingin menjadikan Mesir bagian dari khilafahan Turki Utsmani lagi, dan itu momentumnya ditunggu perang dunia pertama tetapi kemudian surat-surat ini bocor tentu saja, akhirnya Abbas Hilmi itu kemudian di, diasingkan, ditangkap dan Mesir fase ketiga fase pertama turun ke terusan Swes fase kedua untuk merendamkan pemberontakan Ahmad Urabi fase ketiga untuk memastikan Mesir tidak bergabung dengan Turki Utsmani lagi tentaranya ada di Mesir langsung kemudian dicoret tidak ada lagi khadif tidak ada lagi wali Mesir adalah protektoratnya Inggris langsung di bawah Kerajaan Inggris artinya setiap orang yang mengusik Mesir berhadapan dengan Inggris Oleh sebab itulah kemudian yang lainnya mundur Dan inilah kemudian masuk perang dunia ke-1 Kita tahu setelah perang dunia ke-1 Kekhilafahan runtuh Setelah kekhilafahan runtuh Kemudian masa makin lama makin makin turun Makin kemudian seluruh wilayah dunia Islam di Timur Tengah itu Diatur oleh dua negara pemenang perang Yaitu Inggris dengan Perancis Kemana Rusia? Rusia juga akan menang perang Ikut attente waktu itu Rusia lagi sibuk dengan revolusi Bolsheviknya Dia sedang bertransformasi Dari kerajaan menuju komunis Nah nanti setelah Jungkir balik antara perang dunia ke-1 Sampai perang dunia ke-2 Ini jungkir balik di timur tengah Ini secara umum saja saya Akhirnya orang Orang-orang Arab, orang-orang sekuler Di Arab politisi-politisi Timur tengah pada umumnya kemudian Semuanya lari Menggantungkan harapannya Ke Rusia Jangan kaget kalau misalnya dari Maroko sampai ke Irak, dari Suriah sampai ke Yaman, semua punya kesempatan, semua pernah punya sejarah eksperimen dengan komunisme sosialisme. Hampir semuanya, kecuali kerajaan-kerajaan yang tetap bertahan seperti Jordan dan kemudian nanti Saudi Arabia. Tapi itu di luar masa kita karena kita berhenti di 1902. Menjelang 1914, apa namanya perang dunia ke-1 Masih ada beberapa puluh tahun lagi Mudah-mudahan ada kesempatan untuk meneruskannya Wilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh